Ditemani oleh Mas Arief Gibran Akan menemani anda dalam 2 jam ke depan hingga nanti menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat Kita akan mendengarkan kisah sekaligus pemaparan Serta penjelasan dari Ustadz Abu Akhila Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kajian-kajian dunia gaib Yang sebagaimana ini telah kita laksanakan bersama-sama tapi sebelumnya kita langsung sapa Ustaz Abu Akila yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat. Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Nampaknya belum ke pesisir lagi Ustad. <laughs> Jumat, Jumat kemarin kan sudah ke pesisir. Ya. InsyaAllah eh, kita akan melanjutkan pembahasan pada malam ini tentang misteri Kampung Kedek. Misteri itu. iya. Pernah juga diliput di TV tentang Uh, pesugihan Kampung Kedai itu. Nah, uh, Pak Tiwi ini kan petualang, petualang dalam mencari pesugihan. Jadi <laughs> dari Nyai Roro Kidul sampai ke Kampung Kedai pun sudah dilakukan. Walaupun tahukannya gagal, gitu ya? Gagal juga. Ia makanya nanti uh, kita akan dengarkan cerita beliau tentang uh, masalah Kampung Kedai ini. Sedikit berbagi informasi taalim yang kemarin diadakan. Maksud... Alhamdulillah eh, dipadati penonton jadi atau pemirsa saya bukan penonton <laughs> ya <laughs> eh, walaupun waktu itu eh, Pak Bupatinya berhalangan hadir karena ada acara di Banten. Oh. Nah kemudian eh, eh, tapi Ustaz Amasaihu wakil ketua Dprd alhamdulillah belum datang dan sangat antusias masyarakat kita ternyata uh, ingin apa itu mengetahui sejauh mana uh, konsep uh, generasi muda sekarang ini, generasi muda Islam sekarang ini untuk uh, membentuk sebuah keluarga atau sebuah masyarakat madani hmm. di Bekasi nah secara kebetulan beliau kan dicalonkan hmm. oleh Partai Keadilan Sejahtera Uh, menjadi calon wali kota hmm. atau kandidat ya kandidat. Nah kita ingin tahu uh, karena kita lihat calon calon yang ada yang yang jenggotan beliau gitu ya, ah. kemudian yang uh, fasih berbahasa Arab beliau dan hmm. beliau sudah saya kenal sebagai seorang Ustaz maka beliau saya undang karena dalam rangka pengajian gitu ya. Ya. Yeah. Nah, alhamdulillah uh, masyarakat sangat antusias untuk itu. Baik dan hadirin hadirat selain sesadab wakila yang akan memberikan tausiahnya kepada kita hadir juga yang satu pekan kemarin di malam Jumat juga ditemani oleh Pak Dewo beliau juga malam hari ini hadir untuk memaparkan kisah beliau selain kisahnya e, melakukan pesugihan di mencari mencari, mencari pesugihan, pesugihan di, ya? di Nyai Roro Kidul Nyai sekarang beliau akan sekarang. ceritakan tentang Nang bersugihan di kampung ketek dan ya, di, di daerah Indramayu itu ya. Indramayu. Assalamualaikum Pak Dewo. Assalamualaikum Masih kabar sehat. Ya, ya. Alhamdulillah. Kebal. Dan... Gimana? Jadi memang langsung dari pesisir ke pegunungan gitu. Apa? Ada jeda dulu. Apa? Mana duluan tu? Pak Dewo. Uh, sebetulnya kalau ini kampung ketek dulu gitu. Oh begitu. Iya. <laughs> ya. ya. Jadi banyak barunya ke iya. Nyai Roro Kidul ya. ya. ya. <laughs> ya ini ya. ada. Ya, Jadi enggak sukses di Kampung Kethe ke Nyai Roro Kidul. Iya, betul Baik. betul. Ya. Mungkin bisa memberikan gambaran di awal sementara ceritakan. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy yab'ad Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان هو ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين تولواه والذين هم به مشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان Walil Malaqi Lembah. Faamma Lamma Tu Syaitani, fa'i'adun bil Syari wa Taziyib bil Hak. Waamma Lamma Tu Malaqi, fa'i'adun bil Khairi wa Tasti Kum bil Hak. Faman Wajadamikum Daliqafal Yalam An Nahu Minallah. WalYahmadillaha Ala Zalika. وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَى الشَّيْطَانُ يَعِيدُكُمُ الْفَقْرَى وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَخْشَائِ وَاللَّهُ يَعِيدُكُمُ ال... مَغْفِرَةٍ مِّنْهُ وَفَطْلَةٍ Ruahu Tirmizi Rekan-dakta yang dimuliakan yang dimuliakan oleh Allah Sesungguhnya di dalam hidup ini adalah rangkaian masalah-masalah Kita akan datang ke satu masalah kemudian kita pergi Dan kita akan datang lagi ke masalah yang lain Bukankah ketika kita kecil kita berhayal kita bercita-cita... ...untuk sekolah... ...lalu kemudian kita sekolah... ...kita berpikir bahwasanya ketika kita sekolah... ...kita hanya berkumpul dengan teman-teman kita... ...lalu tidak akan pernah ada masalah... ...wow... ...ternyata di sekolahan pun ada masalah... ...masalah dengan teman... ...masalah dengan pelajaran... ...apalagi... Kalau sudah waktunya mau kelulusan, ternyata kita mendapatkan masalah pada saat kita tidak lulus. Ketika lulus pun mau sekolah lagi, kita pergi dari satu masalah kemudian kita beralih ke masalah yang lain. Sampai pada akhirnya kita lulus kuliah lalu kemudian kerja setelah kerja kita berpikir bahwasanya semuanya akan selesai kita akan bahagia kita tidak akan pernah punya masalah kita bisa cari uang kita be bisa beli apa saja yang kita inginkan kita berpikir kita tidak akan dapat masalah oh, ternyata masalah semakin banyak ada masalah dengan pekerjaan ada masalah dengan teman-teman bekerja kemudian ada masalah dengan pacar tentunya. Masih banyak lagi. Kemudian kita berhayal lagi ke satu hayalan dan beralih ke hayalan yang satunya lagi. Kita berpikir setelah kita menikah semua akan selesai. Wah masalah masih bujang selama ini ternyata adalah masalah pada saat kita belum menikah. Kemudian kita menentukan pilihan dan kemudian kita menikah. Menikah Hari pertama pernikahan luar biasa Semua orang menyanjung kita Ini pasangan yang pas Semua mengucapkan Barokallahulaka Memberikan ucapan Supaya kita diberkahi Oleh Allah Luar biasa Malam pertama Tidak ada masalah Semuanya serba penasaran Terus sampai satu bulan Ternyata setelah menginjak ke arah dua bulan Kita sudah berantem Wah, der, der, der, der Ada yang piring terbang ya Ada yang tunjukan kena mata cekir Ada yang semua Nama-nama binatang yang buruk-buruk disebut Satu persatu Wanita yang sangat kita Cintai Pada saat kita pacaran Atau pada saat kita mengenal sebelum kita menikah Kita sangat mengagumi dia Luar biasa Dia cantik sekali Luar biasa Dia sangat lembut Luar biasa Semua serba luar biasa Seakan-akan Calon istri kita itu Atau yang sudah menjadi istri kita itu Tidak ada cacat sedikit pun Tetapi ketika sudah masak saja gak enak Wah Mas sini panggil, oh, istrinya dipanggil mas. Mas sini. Ini dikasih kambing saja tidak mau. Kenapa disuruh makan saya rasa seperti ini? Ibuku tidak pernah masak seperti ini. Bilang dong kalau dulu kamu tidak bisa masak. Dulu kamu ketika saya main ke rumah Katanya kamu masak sendiri begitu lezat <laughs> Maaf itu mamaku yang masak. Man, <laughs> Kamu telah bohong itu. Aduh, masalah lah Masalah gak bisa masak aja udah masalah hmm. Ada orang datang ke pengen rohani gara-gara Calon istrinya atau istrinya yeah. Gak bisa masak oh. Dan dia mau cerai Saya bilang kamu terlalu pici <laughs> Kalau gara-gara tidak bisa masak saja Minta diruk ya gitu iya, <laughs> Kalau gara-gara tidak bisa masak saja Istri mau dicerai Saya bilang gitu Luar biasa Ini ini pertanda bahwasannya Kamu itu tidak pernah mensyukuri nemat Allah Syukuri dong nemat Allah Kalau istri tidak bisa eh? Memasak mungkin istri tahu Restoran-restoran atau tempat makanan-makanan yang enak Ajak saja jalan ke sana hmm. Ya Ustaz kalau duitnya tebel terus Usahakan duitnya tebel terus Ini kan tantangan saya bilang gitu kan hmm. <laughs> Syukuri saja Saya bilang gitu Kalau kalau perlu didik secara pelan-pelan Kalau tes kamu bagus dalam hal masakan Maka coba Kamu latih dia untuk masak Kalau enggak Kadang-kadang datang ke tempat mertua atau orang tua hmm. Supaya dia latihan masak dulu Sabar saja. Nikmati saja dengan yang ada. Enggak usah kamu kufuri. Karena apa? Penilaian kita terlalu picik ketika seorang wanita enggak bisa masak lalu kemudian kita cerai. Hmm. Nah, begitu pula ketika kita berkeluarga, mungkin antara suami istri harmonis, punya anak luar biasa harmonisnya. Tetapi kemudian ada tantangan-tantangan yang baru, kebutuhan Suami di PHK hmm. Ya kan Kelabakan Tidak punya stok Dana pensiunnya sangat tipis Tidak hmm. punya stok, ini harus bagaimana ke depan ini Ini harus bagaimana ke depan ini Masya Allah Lalu banyak orang kemudian Pikirannya menjadi cepat Imannya menjadi tipis Maka kemudian setan membisikkan Memberitikan sebuah kejahatan Weh, Kamu lebih bagus punya duyul Hmm. kamu lebih bagus punya genderuwo. kamu lebih bagus punya babi ngepet, ya kan? Kamu lebih bagus punya ratu ular. Nah, hmm. itu pesugihan-pesugihan. Kamu tidur saja, uang datang. Gitu. Dan kamu ketika kamu bekerja sama dengan dia, kamu tidak akan pernah miskin. Oh, Bisikan oh, ya, setan. Mikir, iya ya, kerja udah 15 tahun kok enggak dapet hasil apa-apa. Gimana rasanya punya pesukian? Mungkin orang-orang kaya semua yang ada nih semuanya punya pesukian kali ya gitu. Ah, dipikir-pikir, hatinya pun mulai menimbang-nimba gitu. Diikuti enggak ya? Diikuti enggak ya? Ah, datang malaikat. Sayang kalau kamu punya pesukian. Lebih baik kamu hidup apa adanya, tetapi kamu tetap bersyukur kepada Allah. Kamu taat kepada Allah. Dunia enggak ada nilainya apa-apa. Ya kan? Enggak ada nilainya apa-apa dunia itu. Oleh karena itu, jangan kamu terlena, jangan kamu ikuti bisikan setan itu. Nyari kesukian itu hanya akan mendapatkan kenikmatan sesaat. Dunia itu hanya sementara, bayangkan saja. Di sana nanti kita lebih lama hidupnya. Hmm. Hidup kita di sana akan lebih lama lagi. Di akhirat akan lebih lama lagi hidup kita. Hmm. Jangan kau pertaruhkan hidupmu yang hanya sebentar ini. Lalu kemudian kamu kurbankan. Lalu kamu sengsara di akhirat nanti. Timbang-timbang. Uh, Wah imannya lemah. Setan lebih dominan dominansiat. masuk Maka Nabi SAW bersabda. Kala Rasulullah SAW. Inna lis syaitani lemah. Walil malaki lemah. Fa'amma lam matu syaiton, fa'iadun bishari watazibun bil hak, wa'amma lam matul malak, fa'iadun bil khairi watasdiku bil hak, fa man wajadah min kum dalikah fal yalam anhu min Allah wal yahmadillaha ala dalik, baman wajadah, baman wajadah ala khro, fal yastaid bil rajim, thum makara as syaitonu yai dukumul wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratim minhu wa fadla rawahu tirmizi ada pengaruh dari setan atau berupa bisikan-bisikan dari setan dan juga ada pengaruh dari malaikat beruka, berupa berupa bertikan-bertikan kebaikan adapun Bisikan setan ialah menjajikannya dengan kejahatan dan mengajak mendustakan yang hak. Sedangkan pengaruh malaikat menjanjikannya dengan amalan kebaikan dan mengajak membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapatkan atau mengalami yang demikian maka ketahuilah bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Dan hendaklah bertahmid kepada Allah dan barang siapa yang mengalami yang sebaliknya maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk kemudian beliau membaca firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 268 asy ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum maghfiratin minhu wa Al-Baqarah ayat 268 Setan menjanjikan atau menak menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untuk mengampunannya dan karunianya yang sangat besar. Jadi ampunan dan karunia. Ampunan atas dosa-dosa kita di dunia dan karunia Allah juga yang ada di bumi maupun di akhirat atau di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan nanti. Uh, Pak Dio ini akan menceritakan hmm. tentang misteri Kampung Ketek Tidaknya ini menjadi ibruh nantinya setelah uh, Setelah mendengarkan cerita ini uh, Yang mendengarkan Yang hari ini Kalau sedang hmm. resah Cari pesukian enggak ya Cari pesukian enggak ya gitu ya. Lagi bertarung nah, ini Lagi kata. bertarung Nah mudah-mudahan pengalaman ini jadikan sebagai ibruh hmm. Supaya dia tidak tersesat Baik Baik, subhanallah, segala nasehat. Dan rekan-rekan, setelah jeda yang berikut, tentu anda akan mendengarkan kisah fakta-faktual yang akan disampaikan oleh Pak Dewo terkait uh, aktivitas yang beliau lakukan untuk mencari pesugihan ke kampung keti. Setelah jeda yang berikut, tentu juga anda bisa bergabung nanti di 8816363 atau di 08151111717. Kampung ketek ada sih nasibnya, tetapi tidak gede. Terakhirkan, <laughs> tetaplah bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Lantas saya ingat begitu saya sampai di kampung ketek, kan banyak ketek itu ya. Ya, ya. Apakah itu bentuk pengabdiannya? Gitu. Yang nampak. Iya, kerap itu. Ya. Lantas juru kunci bilang itu hmm. salah satunya. Mau begitu? <tuh> Terus kalau begitu pengabdiannya selama berapa tahun gitu. Itu pengabdiannya itu sampai dengan 5 sampai 10 tahun. Hmm. gitu. Nah, kalau uh, bentuk kekayaannya itu kelipatan, Mas. Gitu loh. Jadi misalkan per tahun itu 10 juta, kalau umur saya pada waktu umur saya waktu itu 20 sekian tahun Diperkirakan saya ada 30 Maka saya 30 itu umur saya 50 lebih Hampir 60 Itu Dapat uh, Dana itu Kurang lebih 300an juga pada hmm. waktu itu uh, Nah Tapi Ya itu tadi Dengan konsekuensi uh, Kita juga harus mengabdi gitu yeah. Seperti Nah uh, yang lain-lain termasuk teman saya ini, beliau juga ya udah nanti saya juga saya juga jelas nggak loh deh katanya begitu <laughs> dengan dengan senyumnya dia bilang begitu <laughs> ya ya saya uh, saya ya oke okay. nggak masalah saya bilang itu ya sudah kalau ini mudah-mudahan uh, Dewi nanti mengabulkan semua permintaan-permintaan itu, terus kalau mau pulang silahkan, tapi singgah dulu barang lima menit di kampung itu, ya, ngeliat, ngeliat ketek -ketek itu yang liat melihat kata-kata gitu, anggaplah ini adalah kesini yang terakhir katakan begitu. Pada mau pulang. Uh, Teman saya ini Karena dia sudah sukses ya Maksudnya Dia Masih uang gitu Ke jurukuncinya Saya Saya dengar itu Dia bilang begini uh, Pak ini ada sedikit rezeki rejeki gitu. Ya buat Beli apalah begitu Ingat sekali waktu itu Dia dikasih 15 ya, 15 juta ya lima belas juta hmm. karena sudah berhasil begitu dan memang saya tidak boleh ke situ itu kalau saya nanti boleh ke situ kalau memang mengantarkan lagi hmm. itu jadi M kalau mengantarkan hmm, teman iya ya? kalau oh, misalkan okay. saya sudah sukses begitu saya bisa datang ke situ lagi ya dengan catatan mengantar orang yeah. iya Ya, akhirnya saya pamit, kemudian saya pun diantar kembali sampai di gamketek itu. Itu sampai saya ngeliat ya ketek-ketek itu keteknya pada joget lagi. <laughs> Kayak pada girang itu <laughs> Jadi mau dapat memiri ya. <laughs> Mungkin begitu dalam pikiran dia gitu. Ya. Yeah. Akhirnya saya saya pamit. Saya naik mobil itu. Terus berhasil pulang. enggak? Berhasil. Nah, enggak? saya kan pulang ke rumah. <laughs> itu katanya dalam 3 hari ini tolong coba ditunggu gitu ya. Ternyata ya udah berhasil gitu. <laughs> <laughs> gitu, gitu. <laughs> iya. Tandanya apa itu nggak berhasil Pak Deo? Lewat dari tiga hari Mas. Lewat tiga hari nggak ada juga. Nggak yang... ada yang itu nganter ya, nggak <laughs> berhasil. Catatnya <laughs> Pak Diomik <juga> mungkin. <laughs> ya mungkin jatahnya saya harus begini mungkin. <laughs> penasaran nggak? Dia tanya kan kenapa? <laughs> bisa bang Pak Deo? Gimana saran Pak Deo itu? Saya uh, kalau penasaran sih nggak ya. Uh. Karena saya sudah diberitahu sebelumnya kan. Oh gitu. Sebelumnya ya. Begini begini begini jadi saya memang Ada terima aja terima gitu ya. aja gitu ya karena saya sudah sejak awal diberitahu bahwa uh, tidak semua orang yang satu dengan ini yang ini itu kan tidak sama tidak mesti harus dapat semua kan tidak begitu hmm. itu jadi saya paham sekali hal itu dengan jurugunci yang diucapkan pertama itu iya yeah. Tidak mungkin awalnya kurang yakin, akidahnya kurang kuat untuk untuk pesugihan. Baik, Kusant, silakan sebelum kita mendengarkan kata-kata saya. Eh, iya, saya pikir ini eh, pengalaman yang menarik. Eh, setelah kemarin Pak Dio punya pengalaman juga eh, mencari pesugihan di Rorokidul, lalu kemudian ada pesugihan kampung Gede pun, beliau datang ke sana. Jadi secara nurani sih pengen kaya, deh. tapi setengah-setengah gitu kalau mau pakai Apalagi kemudian harus me menghibahkan minimal lima atau sepuluh tahun umurnya Ya kan umurnya dari dihitung oleh <laughs> Dewi Sembini itu kan umurnya enam puluh berapa? Pak, enam ya. puluh berapa tadi? Kurang lebih enam puluhan Enam puluhan, ya. potong sepuluhan lima puluh tahun berarti beliau harus mati kan gitu Iya Uh, setelah, untuk mengabdi 10 tahun itu Untuk me, uh, sebelum mati yang sebenarnya yeah. Jadi mati dalam kondisi sihir gitu ya hmm. Bukan mati yang sebenarnya itu hmm. 10 tahun itu Dan dia harus menyerupakan sosoknya pada sosok ketek Lalu kemudian mengabdi kepada setan hmm. nah, Alhamdulillah enggak berhasil gitu Walaupun pada saat itu mungkin ya ada keinginan untuk berhasil gitu ya Oh iya Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu gitu ya. Itu memang yang Jadi, ditunggu Tetapi Allah masih sayang sama dia ya. Sama Pak Tionya Allah sayang Jadi sehingga tidak, tidak diberikan keberhasilan dalam bentuk uh, sihir Dalam bentuk kesesatan Nah oleh karena itu uh, Apa yang dilakukan setan sebenarnya Uh, permainan, hanyalah menjanjikan saja Janji-janji bohong Kebahagiaan yang semu uh, Imam Al-Ghazali sendiri telah mengatakan bahwasannya uh, Jin itu akan datang kepada kalian Dengan memberikan 99 kenikmatan Bisa jadi orang itu bisa kaya Karena dibantu oleh jin Dia bisa, bisa menjadi seorang presiden Menjadi seorang uh, birokrat Menjadi seorang pejabat Atau menjadi seorang konglomerat Atas bantuan jin 99 kenikmatan tetapi hanya satu tujuannya supaya orang itu kufur kepada Allah. Nah Mudah-mudahan kisah tentang misteri Kampung Gede ini bermanfaat untuk kita semua. Baik ya, tentunya rekan-rekan mungkin Anda juga memiliki pengalaman yang sama namun ke tempat yang berbeda begitu. Ternyata. Ada satu pertanyaan hmm. Ustaz sebelum kita mengundang rekan-rekan tadi ujung telepon Mas Arif. Dijeng telepon so, di SMS 0815111717. Ustad, anda mau tanya kenapa banyak pesugihan-pesugihan itu kemudian sering dinisebatkan dengan binatang-binatang? Iya, ini uh, permainan yang dilakukan oleh oleh setan. Hmm. Mungkin untuk mempermudah uh, untuk mempermudah. Uh, kalangan mereka atau kalangan Jin yang telah menjadi setan itu untuk memberikan identitas, ya kan, memberikan identitas tentang uh, jenis-jenis binatang. Hmm. Karena uh, pada saat nanti kita keluar dari dari kubur kita, pada saat hari berbangkit, kita akan keluar uh, sesuai dengan amal ibadah kita. Hmm. Uh, Kata Nabi ada yang Kalau amalnya buruk itu akan keluar Sosoknya seperti sosok tikus Seperti sosok babi Seperti sosok kambing Seperti sosok anjing dan sebagainya Mungkin eh, Kenapa kebinatang Ini salah satu contoh perilaku yang buruk ya. ya maka setan eh, Dia menisbatkan ke arah situ Supaya kemudian Mudah diingat Hmm. di kalangan mereka oh ini kera oh ini harimau oh, ini ular <laughs> seperti itu baik Ustaz kita sapa yang sudah bergabung di jaringan telepon halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak siapa di mana Bapak dengan Abu Hanif Marga Mulia Hanif Marga Mulia silakan Abu Hanif I, uh, mungkin minum. teleponnya agak dikecilin sedikit lah uh, uh, HP ya HP-nya ya uh, eh bukan HP-nya tadinya mohon saya kain. pikir uh, Cukup menarik Ustaz ya uh, uh, saya dari bahwa wow, minggu minggu yang lalu sudah, sudah memonitor uh, tema kita ya hmm. uh, ada dua pertanyaan cat uh, yang yep. satu mungkin uh, sedikit banyak menyangkut menyangkut uh, kesehatan ya hmm. uh, uh, kalau misalnya uh, seseorang itu uh, dia kan mungkin bisa bisa kerasukan jin gitu ya hmm. nah itu terkait secara langsung nggak dengan kondisi kesehatan fisiknya, mm -hmm. artinya uh, yang saya tangkap dari penjelasan sebelumnya pemahaman saya itu kalau ada beberapa bagian di tubuh kita yang kurang sehat atau mm -hmm. kurang normal yeah. itu dia bisa bisa kemasukan. Yeah. Nah, lain halnya kalau misalnya uh, tubuh kita tuh benar-benar sehat, katakanlah mm -hmm. mungkin uh, kita lihat contoh atlet gitu ya, yeah. relatif jarang yang yang bisa Kesurupan kemasukan ya? gitulah. Nah, mm -hmm. itu korelasi antara keduanya itu apa gitu? Oke. Okay. Nah, terus yang kedua. Nah, kebetulan uh, saya beberapa waktu yang lalu uh, pernah membawa anak saya ya, untuk untuk katakanlah uh, berobat ke herbalis. Hmm. Jadi yang saya kenal itu dia sebelumnya herbalis. Hmm. Ini orang-orang uh, orang, -orang, orang, -orang di situ menyebutnya Pak Haji dan Bu Haji. Gitu. Yeah. Nah karena anak saya itu apa namanya uh, saya saya ingin dia diobati dengan obat-obatan non kimia, maka saya bawa ke situ. Hmm. Nah saya pun terus namanya. Uh, Ternyata kepengen juga, saya pikir, ah dong datang ke situ, saya kepengen nyoba juga, gimana, pengen tahu di dalamnya seperti apa, gitu. Hmm. Nah, ternyata setelah saya ditangani di situ pada saat datang daftar dan sebagainya, hmm. yang namanya yang menangani itu uh, stafnya dulu, para petugasnya yeah. gitu kan. Hmm. Terus uh, saya diminta untuk melafalkan beberapa wirid atau zikir tertentu hmm. sambil saya duduk. Terus yeah. uh, perasaan di depan saya sama di belakang saya itu ada ada dua orang yang seperti dia bak seperti mengeluarkan tenaga dalam atau apa gitu ya. Mm -hmm. Nah, tapi saya saya tidak buka mata live, walaupun saya lihat remang-remang ada ada orang-orang yang bergerak, bergerak gitu. Oh, gitu. Nah, kemudian setelah itu uh, saya diminta untuk Masuk ke ruangannya Pak Haji atau Bu Haji itu untuk konsultasi gitu kan uh, Ditanya-tanya keluhan apa dan sebagainya Terus uh, setelah, setelah saya omong-omong itu dikasih obat berupa herbal gitu dalam bentuk hmm. kapsul gitu kan yeah. Nah terus setelah keluar kemudian kita ketemu sama petugasnya lagi uh, Dijelasin cara pakai obat dan sebagainya Nah dalam konsultasi yeah. itu juga dijelaskan bahawa uh, disimpulkan oleh Pak Haji dan Bu Haji itu bahawa Saya harus menjalani terapi itu sebanyak 27 kali Uh, Anaknya juga, nah, Anak saya juga 27 kali nah, nah ketemunya angka 27 kali itu Kata petugasnya Itu Bang, karena sit. Pak Haji dan Bu Haji Itu seolah-olah bisa uh, Berkomunikasi dengan Dengan tubuh saya gitu uh. Tahu kondisi tubuh saya uh, Sehingga uh, dia 2. bisa mengatakan bahwa oh, Ini Bapak ini harus 27 kali ini untuk bisa sembuh yeah. Nah kemudian Sepulang saya dari situ Saya kok terus merasa bahwa uh, uh, Seolah-olah Uh, Pak dan Bu Haji ini beserta para orang-orang yang ada di situ Itu seolah-olah dia akan mencitrakan dirinya bahwa dengan metode dan cara dia yang seperti itu Itu seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Kalau anda sakit, anda tidak datang ke tempat kami, maka anda sembuh. Nah, akan sembuh Tidak akan pernah sembuh Tidak ya? akan pernah sembuh Nah, saya menduga karena petugasnya itu mengatakan bahwa Seolah-olah uh, Bu Haji dan Pak Haji itu bisa membaca tubuh saya. Saya terus berpikir jangan-jangan uh, dia punya apa namanya uh, khodimat atau apa namanya Kodam. Ah, uh, kodam. Nah, ya, maknanya itu kan bukan terapi herbalis sekarang tu. Nah, terapi kodamis. Nah, bisa jadi. Waktu dilakukan yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus iklan dulu, sudah pakai. Iya, iya. Baik Abu Hanif dan rekan-rekan yang lain, mungkin anda nanti bisa bergabung kembali karena kita harus tidak terlebih dahulu. Silakan kami tetap nantikan anda untuk bergabung di 8816363 ataupun di 0815111107107. Namun ada satu buah informasi untuk anda bahwa anda bisa hadir dalam taklim samara ini ya. Pada hari Ahad 15 Juli 2007 dengan tema menyatukan perbedaan dengan cinta Akan hadir sebagai nasad Abu Akilah tadi ada pertanyaan dari Abu Hanif pusat. Silakan mungkin Iya uh, Yang pertama Apakah ada hubungan antara kesehatan jasmani dengan gangguan cinta atau seperti keserupan hmm. uh, Tentunya ada, ada kaitannya Walaupun tidak secara langsung, saya selalu menyampaikan bahwasanya kelemahan-kelemahan pada fisik kita bisa menyebabkan seseorang itu mudah terkena kesurupan. Misalnya, melemahnya organ-organ tubuh kita pada saat seseorang itu menua, eh, sudah mendekati pikun atau sudah pikun, maka orang-orang hmm. seperti ini akan mudah sekali eh, diganggu oleh jin. Yang kedua adalah kelemahan-kelemahan yang terjadi pada uh, pembuluh darah pem, uh, pembuluh darah yang terletak pada batang leher kita, adanya penyumbatan penyumbatan, adanya penekanan penekanan karena stres, karena depresi, itu juga bisa menyebabkan seseorang mudah terkena kemasukan Jin. Hmm. Lalu kenapa olahragawan sulit terkena kesurupan? Uh, ini dikarenakan secara fisik dia sehat, yeah. uh, tidak adanya simbol-simbol setan secara fisik. Tetapi ada juga uh, dia diganggu oleh setan Atau saya sering mengatakan uh, ada orang kesetanan Tidak keserupan tapi kesetanan Nah orang yang kesetanan ini adalah misalnya Dia seorang olahagawan, dia seorang muslim Dia sehat, tidak pernah keserupan tetapi dia tidak pernah sholat Maka orang seperti ini orang yang kesetanan Walaupun dia seorang olahgawan, dia sehat secara jasmani tetapi Tidak menjawab bahwasannya Kesehatan jasmani itu mencerminkan kesehatan rohaninya dia hmm. Allah alam ya, asal... Kemudian tentang terapi herbal yang dilakukan ya, oleh ya. Pak Haji dan Bu Haji yang uh, beliau tersebutkan ta tadi ya. uh, Tentunya metode terapi seperti itu Sangat rentan terhadap adanya infiltrasi jin Jadi uh, apalagi pendeteksian terhadap Uh, penyakit yang kemudian uh, Pak Azizan dan Bu Haji ini punya kemampuan Untuk membaca, berkomunikasi Dengan apa yang terdapat Di dalam tubuhnya uh, Pak Abu Hanifah hmm. Nah ini menunjukkan bahwasannya uh, Dia sudah berinteraksi dengan sesuatu yang gaib Dari kita uh, Sedangkan yang gaib dari tubuh kita itu uh, Kemungkinan adalah Sesuatu yang tersembunyi dari dalam tubuh kita Sesuatu yang terdapat dalam tubuh kita yang Yang dia bisa mengetahui secara Sepertinya secara pasti, yang seperti ini sangat tidak mungkin terjadi Nah, itu hanyalah tipuan-tipuan setan Oleh karena itu, e, sangat dimungkinkan metode pengobatan seperti itu adalah Bukan pengobatan Herbalis lagi, tetapi sudah e, menggunakan jasa jin dalam pengobatannya Dan ini hukumnya sudah sirik Wallahu a'lam biswab ini Pengobatan Herbalis itu Betul <laughs> Baik, nah, Jujung telepon. Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Wassalam warahmatullahi dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Kurnia Pak Pak Kurnia di Rawalumbu Rawalumbu, silakan Pak Kurnia Assalamualaikum Pak Ustaz Tabakillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Saya Kurnia. punya pertanyaan nih Pak Ustaz Apa? Teman, saya kan kemarin di Rukia di Bekirah Rohani uh, uh. Waktu acara itu ya? Waktu, enggak ini Itu akalannya, terus yang kemarin hari Rabu oke. adiknya okay. ini kan punya Dapat ilmu titisan dari orang hmm. tuanya Dari ayahnya Pak Ustaz okay. Terus pas di Rukia itu dia bilang katanya kata perukyahnya ini nggak bisa keluar itu gimana tuh Ustadz? belum maksudnya bukan nggak bisa tetapi belum bisa keluar oh gitu ya iya okay. ada ada tipe jin yang memang butuh sabaran <tuk> uh, yang diruqyah maupun yang peru, perukyahnya. oh gitu Ustadz? iya bukan, bukan berarti tidak bisa keluar tetapi belum artinya pada saat itu tidak bisa keluar iya yeah. tetapi secara bertahap apabila itu dilakukan kontinu uh, rukyahnya itu insya Allah bisa keluar begitu oh jadi di... beberapa kali beberapa sabar, kali ya? oh tidak gitu. bisa sekali karena memang hmm. uh, kalau sekali uh, kita tekan-tekan uh, pembuluh darah yang ditengkuknya dan, dan sebagainya itu bisa menyebabkan bengkak nah. jadi perlu tahapan-tahapan perlu juga uh, apa itu uh, peningkatan ibadah dari uh, apa itu dari uh, pasien yang dirukyah ini oh gitu. Uh, uh, jadi bertahap dengan meningkatnya potensi ibadahnya dia secara pribadi kita juga tetap melakukan rukyah, Insyaallah usaha yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Allah. Oke, okay, bos. Iya. Terus yang kedua, bos. Ter? Hmm. Apa ke menurut pandangan Quran dan Sunnah uh, kita punya Korin. Korin ini Muslim ya, bos? Ter? Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak tentu Muslim. Justru Korin enggak Muslim banyak kan? Oh gitu, bos. Ter? Iya. Jadi apapun yang nempel di jiwa kita harus benar-benar dibuang gitu ya, bos. Iyalah. Hmm. Kecuali iman kita. Woi, ini Ustad baik. Tak suka menjaga lah. ya Pak Kurnia, terima kasih. Kemudian Ustad, e, Nenek saya ingin menjual rumah, tapi Jin penunggu rumah itu marah-marah. Apa yang harus saya lakukan ya Ustad? Karena rumahnya jadi nggak dijual ini. Ustad. Dari mana dia tahu marah-marah itu jinnya? <tose�> <tose> iya kan, emang dia melotot datang gitu. <tose> <tose> uh, mungkin jangan diasumsikan ke situ ya. Uh -uh. Lebih baik. Uh kalau rumahnya dekat-dekat sini aja lebih baik kita kita tengoklah hmm. Apa betul itu karena gangguan jin atau memang sekarang ini memang sulit menjual rumah oh, yeah. Situasi ekonomi sekarang ini secara pribadi kita akan sulit menjual rumah hmm. Kecuali mungkin developer-developer itu yang melakukan kredit ya Yang berikan uh, apa itu menjual rumah dengan cara kredit maksud saya hmm. Tapi kalau real ekonomi kita iya kan, Memang uh, banyak orang mengeluh kesulitan menjual rumah Itu bukan karena hmm ditahan oleh Jin gitu. Jangan nyerahin juga loh. Jin iya, bangun rumahnya aja kan nggak ditahan oleh Jin. Jualnya juga lebih gampang. Mungkin eh, perlu dipertimbangkan juga. Hmm. Eh, yang pertama situasi ekonomi, yang kedua eh, tempatnya, hmm. tempatnya mungkin belum ada yang berminat di situ hmm. gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga harganya. Nah, apalagi kalau ada c itu harganya bikin murah aja. Insya Allah cepat lagu gitu. <laughs> kalau harganya terlalu tinggi, Goyerumutobik itu nggak sesuai dengan uh, kondisi bangunan, luas tanahnya, dan lain sebagainya, tentunya orang juga malas akan nawar Iya. Yeah. Real saja, yeah. lakukan. Nah, kalau memang ingin aktual, ya kan, silakan... Uh, anda lakukan rukiah hmm. bisa di dalam rumah itu sering dibacakan suratul baqarah hmm. dari awal sampai akhir. Allah alam bismillah. Baik, kembali kita sapa di ujung telepon, Daktah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi, ibu Dewi di taman asar. Taman asar, silakan ibu. Ya, assalamualaikum, bismillah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, ini saya mau tanya ini yang tadi barusan saya sempat dengar. Uh -uh. Kan kalau orang yang mati Uh, karena kesugihan itu, mati karena sihir gitu ya Pak Ustadz. Uh -uh. Betulnya itu dia takdirnya umurnya memang mati segitu, apa memang uh, 10 tahun kemudian gitu, yang benernya itu gimana Pak Ustadz. Terus lihat tuh yang kedua, um, kalau katanya begini Pak Ustadz, waktu dulu Aisyah cemburu itu katanya ada setannya gitu Pak Ustadz. Uh -huh. Ah, Icha pernah cemburu gitu? Terus Pak bilang katanya ada setannya gitu. Ini persepsi saya gitu. Jadi tentunya kalau istri yang sedang cemburu itu memang sedang ada setannya atau kenapa gitu? Pak Su dirugi itu. Iya, setannya terlalu cinta sama suami. Makanya kenapa wanita-wanita Indonesia sulit sekali melepaskan suaminya untuk menikah lagi karena terlalu banyak setannya mungkin. Yes. Ya sudah saja ibu. Eh, setelah lagi nih, Pak Ustaz. Ini beberapa ya. hari, udah udah hampir seminggu gitu, saya punya tetangga, anaknya itu perempuan umur 2 tahun itu uh, nangisnya tuh uh, apa beda gitu dari hari-hari biasanya hmm. gitu. Sering sekali ini jam 1, jam 2 malam itu nangis minta keluar gitu. Oke. Okay. Karena khawatir mengganggu tetangga, ya sering dibawa keluar gitu malam-malam hmm. sampai jam 4. Gitu. Subhanallah, oh, ya, berani itu anak-anak itu. Oh, oh iya, umur baru dua 2 tahun. Liburan itu. Nah, jadi uh, sebagai yeah. tetangga gitu, saya waktu itu udah bilang suruh baca kalau mau tidur suruh baca ayat kursi, ana ta'awuh gitu. Cuma yeah. kayak enggak uh, yang begitu aja gitu sebagai tangga gitu. Apa yang harus saya lakukan, ya? Hmm. Oke, okay. baik. Nah, ya, terima kasih kita bersama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah berkahi Bu Dewi, suaminya dan anak-anaknya. Amin ya Iya. E, pertanyaan yang pertama tentang pesukian ya. e, Makanya itu kan Dewi Sembini itu kan hmm. mengukur Jadi me mungkin mencari rahasia Umurnya sebenarnya sampai berapa sih? Ya, ya. Dewi ini diperkirakan kurang lebih 60an ya. nah, Ditaksir kan gitu Taksirannya mesti lebih mudah 50 hmm. tahun yang dihitungan gitu Nah e, itu hanya penaksiran setan gitu Oh siapa yang tahu umur kita gitu Walaupun memang ada perjanjian Ada MUU antara kita dengan Allah tentang umur kita mm -hmm. Tetapi setan juga hanya menduga-duga yeah. Belum tentu Pak Dewa dijamin umurnya sampai 60 tahun Belum tentu mm -hmm. Besok mati juga juga bisa itu haknya Allah Prosesnya Allah Yang penting kan uh, mati kita dalam keredaan Allah uh, Kemudian uh, ya, Aisyah, Aisyah cemburu Apakah itu karena adanya setan Mungkin koreknya pada saat itu lebih dominan ya kan karena emang uh, korin dari dari jin ini ya dia otomatis setan dia akan mempengaruhi bertekan supaya uh, seorang wanita uh, seorang istri mencemburi suaminya terlalu berlebihan suudon terlalu berlebihan misalnya itu juga uh, apa itu disebabkan oleh karena adanya uh, pengaruh korin uh, atau setan yang lebih dominan pada dirinya nah oleh karena itu Nabi mengajar kita untuk husnudon, positive thinking Supaya apa yang masuk ke dalam otak kita, memori otak kita itu Baik itu di short term memory atau di long term memory kita itu Adalah sesuatu yang positif Sehingga pikiran kita akan lebih uh, cernih, uh, positive thinking, ya kan, tidak negative thinking Nah ketika kita menyimpan suatu memori yang negatif di otak kita Maka timbulnya kemudian Perilaku-perilaku yang negatif, nah pada saat seseorang kemudian uh, mempunyai rasa cemburu yang berlebihan terhadap suaminya dan itu sudah tidak masuk akal misalnya, berarti ini sudah ada pengaruh setan, tapi ada cemburu juga yang itu murni karena rasa cinta biasa. Tetapi hakikatnya seorang wanita uh, ketika dia tidak mempunyai rasa cemburu kecuali kepada Allah gitu ya, berarti tauhidnya sudah tinggi dia. Hmm. Karena rasa cintanya kepada suami tidak berlebihan. Seseorang yang sudah mempunyai rasa cemburu berlebihan berarti dia punya rasa cinta kepada suaminya melebihi cintanya kepada Allah. Dan e, sebenarnya kita mencemburui e, pasangan hidup kita, seorang suami cemburu berlebihan kepada istrinya, seorang istri cemburu berlebihan kepada suaminya itu tidak masuk akal. Ya, kalau diukur dari sisi tauhid, itu nggak masuk akal. Yeah. Itu pertanda bahwasanya tauhidnya lemah. Mm. Cintanya kepada makhluk terlalu berlebihan. Yeah. Kalau kita niat karena Allah mencintai seseorang, maka kita tidak punya rasa cemburu kecuali cemburu kepada Allah gitu saja. Mm. Itu. Nah, kemudian yang yang ketiga tentang anak yang menangis itu, mm -hmm. uh, coba sarankan kepada bapak ibunya untuk membacakan surat al ikhlas tiga kali, surat al falak tiga kali. Anas tiga kali Lalu tiupkan ke telapak tangan dan usapkan dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki Nah mudah-mudahan setelah itu dilakukan eh, Apa itu namanya gangguan jin yang mempengaruhi anak itu Sehingga jam 2 malam nangis terus dan lain sebagainya eh, Dapat reda Kalau memang sudah beberapa hari dilakukan ternyata tidak reda juga Tolong segera saja dibawa ke bangga rohani untuk ketemu dengan saya Insyaallah. Akan saya terapi ataupun rukiah Wallahualam Bisa Ya Ustadz anak saya seorang penulis kisah-kisah misteri Dari kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling Ini dari terawangan tentang tempat-tempat yang didatangkan Kemudian tentang tempat-tempat kejadian di sana gitu mm. uh, Kalau lagi nulis Saya kadang-kadang ada bisikan Anak tersebut terus menerus yeah. Dan mendapatkan mimpi serem-serem Ustad, hmm. jadi tidur enggak nyenyak dan belajar juga tidak masuk-masuk. Hmm. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Dihentikan saja. Jadi anak itu perintahkan untuk berhenti saja dari menulis kisah-kisah misteri, gitu kan? Kalau toh akhirnya hanya akan menimbulkan uh, mengganggu belajar dia yang positif. Belajar itu kan hal yang positif, ya kan? Hmm. Uh, kemudian juga mengganggu ibadah dia yang positif lagi. Uh, lalu kemudian dia lebih dominan untuk Uh, hidup dengan hayalan Hayalan tulisan tentang hal-hal yang misteri seperti ini Kecuali kalau dia mungkin uh, Datang ke seseorang Untuk menulis kisah-kisah nyata Yang misteri tetapi nyata Kalau itu dalam bentuk hayalan saja hmm. Ya kan, kisah-kisah itu Itu hanya akan merusak uh, Potensi uh, memori kita dan, dan ini tidak ada manfaatnya Ini hayalan yang negatif Yang harus uh, tidak diikuti oleh kita Nah, akhirnya dampaknya Ketika timbul penegangan pada simbol-simbol pemburu darah kita di batang leher itu, itu yang menyebabkan akhirnya adanya bisikan itu. Bahkan kemudian karena senang deh, ini oh, ada yang nulis tentang kita nih, setan-setan begitu. Ada yang nulis tentang kita nih, ini harus kita bantu nih. Bagaimana caranya, bikin dia sulit tidur aja, terus mikirin kita terus. Pikirannya setan tuh seperti apa, rambutnya seperti apa, bayangannya begitu. Lama-lama kan timbul selet-selet itu lalu kemudian dituliskan dari selesetnya itu. Hmm. Kemudian dia pengin tahu tentang genderu. Wah, genderu seperti apa? Merongdek ada bisikan genderu itu begini hmm. begini. Ah. Hmm. Nah, itu yang enggak boleh. Nah, oleh karena itu uh, suruh dia berhenti kalau enggak mau coba ajak ketemu dengan saya. Hmm. Mudah-mudahan setelah, setelah kasih, saya kasih pemahaman anaknya mau Berhenti dan menulis kisah misteri yang dari hayalan ya. Berbeda kalau itu karena kisah nyata nanti menuliskan kisah Pak Dewi nah, <laughs> Bisa kan ketum Pak Dewi dituliskan kisah nyata itu enggak apa-apa itu kan real ya. ya sifatnya dari tulisan dia itu hasilnya real hmm. walaupun itu berbentuk kisah misteri. Hmm. Allah alam bismillah. Ya Ust. di tempat saya ada tempat pengobatan tetapi dengan cara dipijat. Nah, setelah itu diberi air minum yang yang mengurutkan seorang perempuan walaupun perempuan yang ini sanggup mengurus, mengurut sampai kurang lebih 100 pasien yang dalam sehari. Yang saya tanyakan apa mema apa memakai rewang ya? Rewang apa rewang? Iya <laughs> kalau dia sendirian tuh hebat gitu dalam mengurutnya ini. Iya kalau dia memijit seseorang sampai 100 pasien sehari, dia pijit dari atas ke bawah, ya kan? E kemudian e dengan prosentasi yang lama misalnya. Dia bisa bertahan sampai 24 jam dia kerja itu luar biasa berarti Ya itu katanya Kalau dia sendirian Sendirian terus kelihatannya gak pakai tenaga tapi rasanya sakit sekali Ustadz. Oh apalagi itu kan aneh-aneh kan berarti ini nah, Berarti dia memang gak pakai tenaga berarti itu ada bantuan jin Nah yang seperti hmm. ini yang yang eh, bisa dikatakan eh, apa itu pengobatan dengan khodam hmm. Nah ini tidak boleh hukumnya Hukumnya sudah haram gitu. Berbeda dengan seseorang yang kemudian melakukan rukyah Misalnya pasennya ada 200 orang sehari, tetapi dia hanya konseling saja. Lalu kemudian di situ banyak perukyah dan lain sebagainya e, banyak pembantu pembantunya mungkin kodamnya itu pembantu pembantunya dari manusia itu ada. Sepuluh orang, jadi sekaligus masuk pasien di rukyah sepuluh orang Itu hmm. bisa selesai dua ratus orang uh, Tempo berapa jam gitu kan Nah yang seperti ini tidak dengan hodam yeah. Tetapi yang jelas yang seperti itu Sendirian dia nangani pasien seratus orang sehari Bahkan uh, sep, uh, uh, dia tidak, apa itu namanya uh, Tidak memijit sendiri, tau-taunya uh, badan dipijitin udah terasa sakit Nah itu atas bantuan jin yeah, Wallahualamiserat so. Pertanyaan terakhir dari sekian banyak pertanyaan yang belum kita bacakan, Ustadz. Hmm. Ada pari di Teluk Buyung. Ustadz, dari golongan manakah jin yang suka usil dengan suara perempuan yang tertawa tawa cekikikan ini, Ustadz? Iya. E, jadi suara-suara seperti itu bisa, sa bisa saja dilakukan oleh jin dari golongan manapun. Karena itu hmm. hanya berbentuk suara. Tetapi jenisnya bisa jadi dari jenis kanas, jenis manusia. Karena jenis jin itu ada tiga Tipe jin itu ada tiga ya Tipe jin ada tiga Yang pertama adalah tipe seperti manusia Yang kedua tipe seperti hawa Atau udara Tipe seperti binatang hmm. Nah kalau binatang kan gak bisa Ketawa cekikan kayak manusia yeah. Kalau dari hawa juga gak Gak bisa paling hanya suara gemuruh Suososos begitu ya hmm. nah, Kemudian uh, Kalau dari manusia itu bisa menyerupakan suara burung suara orang nangis dan lain sebagainya. Jadi tipe Jin yang yang melakukan hal seperti itu tentunya tipe Jin dari eh, yang seperti manusia bukan dari jenis manusia tapi yang yang menyerupakan eh, Jin itu pada pada manusia. Nah dari eh, kalangan mana? Walau alam tapi bisa jadi mungkin dari tanah hmm. mungkin dari tipe algilan eh, tapi bukan dari tipe alhino. Kalau alhino itu kan tipe yang seperti binatang. Atau bukan dari tipe toluh, toluh itu kan dari hawa gitu kan Bukan dari ifrit, ifrit itu dari hawa gitu Jadi beda-beda gitu Kalau tipe kanas atau seperti manusia dia bisa uh, menyerupai Sosok kita atau suara-suara yang keluar dari mulut manusia hmm. Kalau kita lagi jalan ya Sad hmm. Tiba-tiba tanpa kelihatan wujudnya ada yang cekikan gitu Ya itu tipe kanas itu seperti manusia Jadi eh, dia punya kemampuan untuk menyuruh menyerupakan suaranya pada suara suara manusia enggak, enggak tipe seperti kera Kalau hmm. kera kan enggak seperti itu suaranya Atau tipe seperti ular enggak seperti itu kan atau tipe seperti Hawa, Hawa kan gak bisa seperti itu, tapi yang bisa bersuara seperti itu adalah tipe yang seperti manusia Sikap kita gimana? Cuek-cuek aja cek cek aja <laughs> Iya kan? Kalau takut berhenti Jadi misalnya jalan nih, hmm. kita takut ada suara seperti itu, berhenti saja di situ Berhenti saja? Iya, merinding seperti apa, bertahan terus, lama-lama hilang rasa takut itu <laughs> Kalau berani, lempar saja, kan begitu kalau kalau berani lempar saja cari batu arahnya mana suara itu dilempar em kurang ngajar enggak tahunya batunya balik geninya, gitu ya <laughs> gitu Ya intinya jangan ada rasa takut itu nah, hanya suara kita harus berpikir rasional bahwasanya suara-suara seperti itu juga bisa dilakukan oleh manusia kalau dia ada suara misalnya kita juga ikutin saja hah, hah begitu aja jadi kita kita anggap itu sebagai lelucon main-main juga mas, yeah. ini suara yeah. gua ya. kamu mainan ya saya juga punya suara oh gitu itu yang kita lempar batunya balik lagi ada suratnya di situ sah <laughs> sama-sama setan jangan kejeng kejeng lu ya. lemparnya <laughs> baik saudar untuk mengakhiri kajian kita malam ini mungkin ada beberapa catatan terakhir satu lagi ya yeah. kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maminkum min ahadin illa wa qad ukilla bihi minal jin wa minal malaika qalu wa iyyaka ya rasulullah qala wa iyyaya illa anallaha a'anani 'alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair wa muslim tijalas salah satu seorang dari kalian kecuali dambi oleh jin dan malaikat atau korin dari jin dan korin dari malaikat Sahabat bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, aku juga. Hanya saja Allah menolongku untuk menang atasnya atau atas korin jin itu. Lalu dia aslama tunduk dan tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan saja." Nah, ternyata Korin dari kalangan Jin pun bisa kita tundukkan, asal kita menjadi orang yang rajin ibadah, taat kepada Allah, tidak melakukan syirik. Sebagaimana disampaikan oleh Allah, Inna huleesalahu sultan al ladina amanu wa ala robihim ya Sesungguhnya tidak ada kekuasaan setan terhadap orang-orang yang beriman dan senantiasa tawakal kepada Tuhannya. Jadi kita beriman, kita bertawakal kepada Allah. Kita menjadi orang yang rajin ibadah, tentunya setan tidak akan mudah mengendalikan kita, tidak akan mudah menguasai kita. Nah oleh karena itu eh, kita pertebal iman kita, kita kuatkan tawakal kita kepada Allah, kemudian kita senantiasa eh, melakukan ibadah-ibadah yang istiqomah dengan segala keikhlasan yang ada di hati kita. Insya Allah. Setan-setan yang senang ingin menjerumuskan kita dalam kesesatan itu Bisa kita lawan Bahkan bisa kita kalahkan dan membuat mereka menjadi tunduk kepada kita Wallahu alam biswab Bagi rekan-dakta yang kemudian ingin melakukan konsultasi dan juga berubat eh, Di Bengkel Pengelohani Anda di Bekasi bisa hubungi ke 8835 7762-8835-7762 Atau 8835-7763 8835-7763 Anda bisa datang ke eh, Jalan Raya Inspeksi Kalimalang Rukun Niaga, Kalima Niaga Kalimas 1, Blok D 23-24 Bekasi Timur Atau Rukun Niaga Kalimas 1, Blok D 23-24 sampai 24 Bekasi Timur. Kemudian bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya Anda bisa hubungi Bengkel Rohani yang ada di Ciputat di telepon 7440833 atau 7409637. 740 9637 atau juga 7440833. Bagi Anda yang terbiasa dengan uh, dunia maya, Anda bisa konsultasi melalui uh, www.bankerohani.com Anda bisa klik di situ, ya, kemudian Anda bisa email ke saya, abuakila, at bankerohani.com Nah, Anda bisa melakukan konsultasi, insya Allah akan saya jawab melalui email juga Kemudian bagi anda yang akan uh, konsultasi melalui SMS, anda bisa ke SMS ke 808128637698537696 uh, uh, atau 808128537696. Nah, kemudian uh, anda yang mau meng mengikuti taklim untuk Muslim akhir tanggal 15 besok. Insyaallah kami akan adakan taklim di Benger Wahani eh, Di Bekasi ya Bekasi. Di Bekasi itu jam 9 sampai jam 12 eh, siang ya Insyaallah eh, taklim akan diadakan eh, jam 9 sampai jam 12 eh, muslimah kir Kemudian eh, di Ciputat juga ada taklim juga Ada kajian Islam Atau kirim masal, kajian Islam dan rukyah masal hmm. itu di Ciputat dengan penceramah uh, seorang uh, apa namanya mualaf, jadi seorang dai dari apa itu keturunan tiongkok itu namanya saya lupa itu pakai pokoknya sunggokiong <laughs> kalau enggak bukan sunggokong gitu kan, <laughs> tapi insyaallah uh, beliau akan menyampaikan tentang uh, bagaimana kisah beliau sampai kemudian menjadi seorang mualaf. Anda bisa datang kesana, ke sana ke Bengkel rohani yang di Ciputat untuk mengikuti taklim bulanan kami di Ciputat. Hmm. Ya, ada yang bertanya nih, Ustaz, Ustaz, nanti tanggal 15 itu di Ciputat atau di Bekasi nanti hadirnya? Uh, saya di Ciputat. Ciputat tanggal 15. Ciputat, ya. iya. Hmm. Di Bekasi itu ada ustaz lain yang yang mengisi tentang firmasal itu. Baik. Ya, walau alam besor. Baik, Ustaz Abu Wakilah, Pak Dewa, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami dan rekan-rekan tak sambil di sini kebersamaan kita dalam program kajian. ...dunia Gay bersama Ustadz Abu Akilah. Tentunya anda bisa uh, menyampaikan berbagai permasalahan anda... ...konsultasi anda, pertanyaan anda... ...ke nomor kontak yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Akilah. Informasi terakhir, rekan anda juga bisa hadir... ...di Talim Umum Al-Isroh pada hari Ahad 15 Juli 2007... ...pukul 9 pagi bersama Ustadz Suleiman Zakawerus. Anda bisa datang pukul 9 di Jalan RH Umar... Kampung Ceger RT 5 RW 18, Caka Setia Bekasi Selatan. Silakan hubungi 8240067182400671. 824 Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semua SMS tidak bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu kita. Namun Insya Allah kita akan kembali bahas di perjumpaan kita pekan berikutnya. Saya Wildan Hasan bersama Mas Arief Gibran undur diri dari ruang dengar anda. Terima kasih. Hindari maksiat segera bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>